30 Waktu Indonesia Barat saatnya berita siang Hai Assalamualaikum, Sideralun, Berita Siang, edisi hari ini, Senin 28 Agustus 2017, dibacakan oleh Ahyar dan Feya Artega. Kekerasan di dirakin memburuk, ribuan umat muslim rohingya mengungsi. Lihat pemenggalan dan bom, anak-anak raka menderita. Badai Harvey berpotensi sebabkan banjir di sejumlah wilayah Amerika Serikat. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah terangkum dirangkum tim news Seram BFM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mawai, Radio Rumah Pasai 90,1 FM Loks dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. S'adaral ribuan orang meninggalkan rumahnya di negara bagian Rahim, Myanmar karena memburuknya kekerasan dalam dua hari belakangan ini. Kekerasan marak dan berlanjut hingga Sabtu setelah para pejuang Rohingya menyebrang sekitar 30 kantor polisi pada Jumat sehari sebelumnya. BBC Indonesia melansir. Penduduk sipil muslim Rohingya mengungsi dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh, namun penjaga perbatasan mengusir sebagian dari mereka kembali ke wilayah Myanmar. Di Vatikan Paus Franciscus menyerukan agar kekerasan atas warga Rohingya dihentikan. Umat muslim Rohingya tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dan sering menjadi korban kekerasan aparat keamanan maupun kelompok militan Buddha. Sebelum kekerasan terbaru ini, puluhan ribu warga Rohingya sudah mengungsi ke Bangladesh karena mengaku menjadi korban penganiaan. Cedaron Gubernur Texas Greg Abbott memperingatkan potensi bahaya banjir parah akibat badai tropis Harvey yang masih menerjang negara bagian Amerika Serikat itu. Abbott mengatakan di kota Houston dan juga Korpus Christi, curah hujan mencapai 50 cm. Dia mengatakan curah hujan 100 cm akan terjadi akibat badai pada pertengahan minggu ini. BBC Indonesia melansir... Upaya penyelamatan terhambat oleh angin kencang dan ribuan orang terpaksa kehilangan aliran listrik. Di kota Rockport, satu orang meninggal akibat badai. Houston merupakan kota keempat terbesar di Amerika Serikat yang mengalami curah hujan 507 cm per jam pada Sabtu malam seperti disampaikan wali Sylvester Turner. Sekitar 4.500 orang tahanan dari penjara di selatan Houston telah dievakuasi dan dipindahkan ke penjara lain di bagian timur Texas akibat sungai Brasos yang berada di dekat penjara itu meluap. Syedaraun anak-anak yang melarikan diri dari Raka, Suriah, tersiksa selama bertahun-tahun karena hidup di bawah kekuasaan dan kekejaman ISIS yang berpuncak pada serangkaian serangan bom di kota tersebut. CNN Indonesia melansir. Menurut organisasi amal Save the Children, anak-anak itu bisa jadi butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa sembuh dari luka psikologis akibat ISIS. Organisasi internasional tersebut mewawancarai anak-anak dan keluarga yang melarikan diri dari kota itu. Rokka sendiri kini dalam keadaan hancur lebur setelah menjadi medan tempur antara kelompok teror dan pasukan suriah yang didukung Amerika Serikat. Ana anak Raka mungkin tampak normal di luar, tapi di dalam banyak dari mereka tersiksa karena apa yang mereka lihat. Sejak ISIS mengusir Raka pada 2014 lalu, kota ini kerap disandingkan dengan kejahatan kelompok tersebut, pemenggalan secara publik, hukuman rajam dan propaganda jihadis di sekolah-sekolah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Cedaron kepolisian Inggris telah menangkap pria berusia 30 tahun sebagai individu kedua yang diselidiki dalam kasus dugaan penyerangan dengan pisau ke polisi di luar istana Buckingham, London. CNN Indonesia melansir. Pernyataan polisi seperti dikutip AFP pada minggu menyebutkan bahwa pihaknya menangkap seorang pria berusia 30 tahun di London Barat. Perangkapan terjadi di satu alamat di London dan polisi juga tengah menyelidiki sebuah properti terkait kejadian tersebut. Seorang pria berpisau sebelumnya menyerang dua personil kepolisian di depan Istana Buckingham pada Jumat malam waktu setempat. Kepolisian Inggris langsung membekuk pria itu dengan tuduhan kepemilikan pisau dan melakukan kekerasan yang mengancam nyawa. Info Haji 2017 Sederolun tahun ini jumlah petugas haji dengan jamaah sangat tidak sebanding. Dari tahun 2016 jumlah jamaah haji bertambah, kondisi itu tidak diikuti penambahan petugas haji, justru jumlah petugas haji dipangkas. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap kuota petugas haji tahun depan bisa bertambah minimal 4.000 orang. Harapan ini disampaikan Menteri Agama saat menggelar rapat dengan tim pengawas DPR tahap kedua di Kantor Dagar Makkah Minggu 27 Agustus 2017. Menurut Menteri Agama Kota Indonesia untuk jemaah haji reguler 2017 mencapai 204.000 orang. Jumlah ini naik 48.800 jika dibandingkan kota jemaah haji dalam 4 tahun terakhir yang mengalami pemotongan 20%. Harapan Menteri Agama ini direspon positif oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Ali Tahir. Menurutnya, rasio penambahan petugas tahun ini tidak sebanding dengan penambahan jumlah jemaah. Syedharun, Kementerian Kesehatan Arab Saudi berusaha maksimal dalam melayani jemaah haji. Mereka menyediakan rumah sakit berstandar internasional guna merawat jemaah haji yang mengalami gangguan kesehatan. Salah satunya King Abdullah Medical City Mekah. Di rumah sakit internasional yang khusus menangani penyakit jantung itu, pemerintah Arab Saudi memberikan semua fasilitas yang ada agar bisa digunakan para jemaah termasuk dari Indonesia. Di rumah sakit yang menampung lebih dari 1000 pasien ini terpasang beragam alat kedokteran modern yang tersambung ke sejumlah layar monitor. Jadi melalui layar monitor perkembangan pasien bisa terdeteksi d'avui 18 kamar ICU yang disiapkan rumah sakit Nerlaba ini. Najib Ajaha mengutarakan, satu pasien biasanya ditangani oleh dua dokter. Syedaraun Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Nizar Ali dan Tim Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR Tahap 2 telah menggelar rapat dengar pendapat di Madinah pada Jumat. Rapat dipimpin Ketua Komisi 8 DPR Ali Taher itu menyopakati sejumlah hal, Di antaranya kemungkinan dilakukannya sewa musim pemondokan jama' haji di Madinah pada prosesi haji tahun mendatang. Kepala humas data dan informasi Mas menjelaskan, usulan perlunya sistem sewa satu musim disampaikan oleh dirjen PHU Nizar Ali kepada tim pengawas TPR. Hal ini seiring semakin tingginya persaingan sewa hotel di Madinah. Persaingan meningkat karena jumlah hotel di Madinah terbatas dan beberapa negara lain umumnya menggunakan sistem sewa satu musim. Menurut Mas Tuki, Indonesia selama ini menggunakan sistem sewa semi musim sehingga sering kalah bersaing dengan negara lainnya saat ingin mendapatkan hotel dengan cara ideal. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian Berita Siang, edisi Senin 28 Agustus 2017. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami, at Serambi FM. Shederalum, wassalam.